May yahdihillahu fala mudillalah wamay yudlil fala hadiyalah Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah Amma ba'd Allah Taala dalam Al-Quran Al-Karim, ya ayuhal dzinah amanut takul Allah hak ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَلِّهَلِ الْحَمْلِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُهْدَسَتُهَا وَكُلَّ مُهْدَسَةٍ بِدَاءٌ وَكُلَّ بِدَاءٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَ Jamaah, hadirin wal hadirat, jamaah Masjid Imanuddin yang dimuliakan Allah taala. Kita baru saja mendapatkan rahmat dari Allah di malam yang berbahagia ini dengan turunnya hujan. Dan semoga bukan hanya bumi kita yang dibasahi oleh Allah, tapi juga hati-hati kita dibasahi dengan siraman-siraman rohani yang menjadikan kita makin bertakwa kepada Allah dan memang begitulah yang kita harapkan senantiasa bahwa kita senantiasa mengecas keimanan kita dengan mendatangi majelis-majelis ta'alim dengan bergaul dengan orang-orang saleh dengan bergaul bersama teman-teman yang juga cinta kepada Allah mempelajari membaca buku mendengarkan ceramah dan lain-lain yang merupakan sebagaimana kita pernah bahas dulu dalam kajian kita di Tarpus Salihin ini sebagai salah satu cara untuk meningkatkan rasa takut dan rasa harap pula kepada Allah kini kita akan membahas satu bagian akhir dari bab iman dan tauhid dalam fadilah-fadilah amal ini Sebelum kita memasuki pembahasan tentang ibadah. Kali ini kita akan membahas keutamaan orang yang mengucapkan kalimat tauhid di akhir hayatnya. Ke surga dengan mengucap kalimat la ilaha illallah di akhir hayat. Di halaman 117 bagi yang bawa buku. mungkin kita sering melihat orang yang sakaratul maut dibisikkan ketingannya ucapan la ilaha illallah atau yang biasa disebut dengan talqin. Talqin itu artinya secara bahasa adalah mendikte atau me, apa? Jadi kita nyuruh orang mengucapkan seperti ucapan kita. Nah, itu kan mendikte namanya ya. Mendikte itulah talqin kayak anak kecil disuruh mengucap a ba ta nah itu talqin e, maka ada profesi orang di zaman dulu e, mulakin mulakin itu artinya tukang mendiktekan orang e, bacaan ayat Al-Qur'an maka ada seorang ulama yang dikenal dengan nama Ibnu Mulakin anak si Mulakin Mulakin itu bapaknya sebenarnya bapak tirinya dia ulama yang terkenal Ibnu Mulakin ini dalam mazhab syafi'i Nah Talqin Mengajarkan, mendiktekan Orang yang hampir mati dengan ucapan La ilaha illallah Tiada ilah selain Allah La ilaha illallah Ilah Artinya adalah sembahan nah, Beda artinya dengan Rab Rab artinya Tuhan Tuhan itu sifatnya kalau kita katakan Tuhan berarti kita membicarakan satu zat yang serba me, mencipta memelihara dan juga yang akan membinasakan. Kalau dalam Hindu ada uh, tri apa itu? Trimurti atau apa? Tuhannya beda-beda. Nah, dalam agama tauhid Tauhid artinya yang mengesahkan Maka Tuhannya satu itu saja dia Dialah yang mencipta Dialah yang memelihara Dia pula yang nanti akan membinasakan Atau yang akan uh, Memusnahkan kehidupan ini Dengan adanya mati Dengan adanya kiamat dan lain sebagainya Itulah Tuhan Nah kemudian ilah Ilah berarti sembahan secara bahasa dari kata alaha yang berarti mengeluh, luh, luh, mengeluh, mungkin itu dari bahasa Arab kali mengeluh itu ya. Jadi alaha ya lah artinya mengaduh, mengeluh, memelas kepada satu zat tertentu. Kemudian berkembang menjadi ilah artinya dan nah itulah ilah itulah yang artinya menyembah. Kita menyembah ngapain coba? Namanya orang menyembah ya dia uh, kita menyembah Allah. Apa yang kita harapkan dari yang kita sembah itu? Kenapa Allah harus kita sembah? Karena dia maha kuasa. Dia yang maha kuat, dia yang maha besar. Dia punya segala-galanya. Kita minta apa saja, akan diberi. Nah, ketika apapun kebutuhan kita, hanya dari dia yang memberi, maka dialah yang berhak kita sembah. Mirip-mirip dengan kebutuhan makanya dalam hadis ada disebutkan dinar, dirham. E, celakalah hamba dinar celakalah hamba dirham pada prinsipnya tidak ada orang yang menjadi hamba dinar atau hamba dirham dalam arti menyembah dinar disembah-sembah begitu tetapi praktek yang dia lakukan adalah menjadi hamba dinar dan dirham menjadi hamba harta segalanya demi harta nah itu masuk kategori penyembahan itu Maka ketika kita menyembah Allah, maka apapun kita serahkan kepada hanya kepada Allah. Ketika kita menjadikan Allah sebagai sembahan, maka yang berlaku adalah kita menunaikan apapun yang diperintahkan oleh Allah. Penghambaan berarti ketaatan. Itulah makna ilah. Makanya dibedakan dalam pelajaran tauhid ada namanya tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah itu sebenarnya bukan pembedaan ada orang protes tauhid katanya satu kok dibagi tiga bukan dibagi tiga itu tauhid itu dari segi bahasan saja ya dia mau dibagi tiga mau dibagi dua dibagi empat dibagi lima itu gak ada soal ya, siapapun mau membagi bukan membagi secara tauhidnya terbagi tetapi bahasannya yang dibagi dari sisi apa kita mentauhidkan Allah itu ya, dari sisi rububia kita yakin bahwa hanya Allah yang mencipta emang Allah kerjasama sama siapa mencipta bumi ini tidak kun fayakun. Kemudian juga dari sisi uluhiyah penyembahan, nah ini yang paling banyak ditentang oleh kafir Quraisy kala itu, di mana mereka mengakui bahwa Allah adalah Tuhan mereka, oleh insya Allahumma kalakahum lalaiqululloh. Uh, kalau kamu tanya, Hai Muhammad, pada mereka siapa yang menciptakan mereka? Mereka katakan Allah. Tapi mereka menyembah selain Allah. Kenapa menyembah selain Allah? Karena mengatakan apa? Mana abduhum illa liyukaribuna ilallahi zulfa kami tidak menyembah mereka kecuali ingin mendekatkan diri sedekat-dekatnya dengan Allah jadi mereka merasa tidak pede untuk mendekatkan diri sendiri kepada Allah harus melalui perantara perantaranya berhala-berhala itu gitu kira-kira nah la ilaha illallah merupakan kalimat tawhid gambaran pada kita bahwa kita benar-benar menyembah Allah dan amalan membisikkan orang mati dengan la ilaha illallah itu memang sunnahnya yang harus dilakukan oleh setiap orang terutama ya orang yang paling dekat kepada masjid anak-anaknya ya kalau ada orang tua yang meninggal maka bakti terakhir enggak terakhir sih paling enggak bakti terakhir e, ketika itu masih hidup orang tua itu masih hidup adalah mentalkinkan lah ilahilallah itu jangan sampai ada perasaan sebagai anak udah orang tua saya sedang sekarat kalau saya talkinkan takut mengganggu enggak justru ini perintah rasulullah lakinu mautakum takum lah ilahilallah talkinkan atau diktekan uh, orang yang hampir mati mauta di situ artinya orang yang hampir mati bukan orang mati kalau orang mati sudah apalagi mau didiktekan kalau sudah meninggal tiba-tiba dia mengucap la ilaha illallah orang pada kabur nanti justru yang hampir mati sebelum dia mati didiktekan la ilaha illallah itulah perintah rasulullah jangan jadi jangan merasa wah ini hanya akan mengganggu uh, apa mengganggu dia dia udah nggak bisa mengucap nggak justru itu adalah perintahnya Bisa jadi malah sebenarnya orang yang sedang nazak itu istilahnya apa Sakaratul maut itu berharap tolong diktekan saya dong diktekan saya Bisa jadi begitu cuma dia tidak bisa bicara Kita berpikir mungkin orang tua kita kalau kita kasih apa Apa kesenangan dia di dunia Kasih uang berjuta-juta Kasih dia rumah, kasih dia tanah Kasih apapun yang menjadi kesenangan dia Dia bahagia Tapi kala di saat nazak itu Anaknya yang mungkin tidak mampu memberi apa-apa Selain talqin La ilaha illallah itulah Yang mungkin nanti akan paling dia ingat di akhirat Sebagai anak paling berbakti Lalu kunci surga pun didapatkan oleh anak itu tadi nah. Nah, Jadi uh, Mentalqinkan Orang yang hampir mati Dengan kalimat La ilaha illallah adalah kewajiban uh, Yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kenapa Karena siapa saja yang akhir kalamnya adalah la ilaha illallah maka dia dipastikan masuk surga sebagaimana hadis Huzaifah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi bersabda man qala ilaha illallah khutimalahu biha dakhala aljannah barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan itu menjadi penutup ucapannya penutup lisannya maka dia akan masuk surga hadis riwayat al-Imam Ahmad dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Bani dan Syekh Shu'aib Al-Arna'ud juga dari Muaz bin Jabal An, yang menuturkan sabda Rasulullah SAW man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhal al-jannah barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah maka dia akan masuk surga hadis riwayat Abu Daw nah, kemudian kita mungkin bertanya apa dia masuk surga semudah itu apa kalau misalnya orang e, berpikir ya. Nanti kalau saya mau mati saya bisa mengucapkan la ilah Allah. Jadi semasa hidup gak apa-apa berdosa, gak apa-apa bermaksiat misalnya. Ya bisa itu kalau kematian dan kehidupan itu kita yang ngatur. Ya, Saya mau matinya besok aja atau saya mau matinya pas hari libur aja biar banyak yang nyolatin gitu nah, ya kalau orang yang ngatur matinya bisa dia berprinsip seperti itu persoalannya kan yang ngatur mati adalah Allah dan Allah Taala tidak mungkin tercurangi tidak mungkin tercurangi itulah bahasa uh, dalam surah Al Imran wa makaruh wa makarullah wallahu khairul makirin mereka bermakar Allah juga bermakar dan Allah sebaik-baik pembuat makar maksudnya orang-orang ini ingin berusaha menipu Allah seakan-akan kita bikin Allah kecolongan yuk, gitu seakan-akan seperti itu maka dibalas oleh Allah dalam bahasa Arab disebut musyakalah makanya para ulama ilmu kalam me me mena'wil sifat makr itu apakah dia makr itu adalah sifat Allah atau bukan, dan ayat itu bersifat apa? katanya musyakalah malakul hal terlepas dari pembicaraan itu eee uh, Allah ingin membalas orang-orang yang katanya yang tadinya pengen buat membuat kecele, Allah ini justru mereka lah yang akan kecele. Nah, begitu pula orang-orang yang ketika hidupnya merasa kalau saya mati nanti saya tinggal mengucapkan la ilahillahollos saya akan masuk surga. Nah. Bahkan saya dengar ada kemarin orang cerita seorang pengusaha yang katanya sudah sangat-sangat intens sekali menjaga kesehatannya. Dengar-dengar eh, dari orang dia bilang begini, bahkan dia menantang malaikat maut katanya kok ada orang kayak gitu ya? Mungkin saja ada. Kadang-kadang kekafiran itu saking orang itu saking saking apa? Uh, hidupnya bahagia, saking saking uh, itulah bahayanya. Kalau orang uh, hidup tak pernah diuji oleh Allah, bahayanya begitu. Firaun itu kan begitu. Kenapa Firaun jadi Firaun? Ya karena dengan segala macam dia yang paling kuat, tidak ada yang bisa menandingi, dia yang paling kaya. Bahkan konon katanya Firaun enggak pernah sakit. Maka dia merasa hebat sekali saya ini. Nah orang ketika orang sudah mulai merasa saya ini hebat ya, nah mulai itu, itu mulai i'ojabul mar'i binafsi. Dalam hadis disebut, sebagaimana dulu yang pernah kita bahas, ada tiga yang membuat kerusakan. Salah satunya adalah i'ojabul mar'i binafsi. Orang kagum dengan dirinya sendiri. Itu tidak terasa itu. Orang tidak sadar bahawa dia sebenarnya kagum pada dirinya sendiri. Oh ternyata saya ini hebat ya. Ternyata saya lama-lama setan masuk. Akhirnya jadilah Firaun mengaku sebagai Tuhan gara-gara tidak pernah diuji itu. Makanya kalau diuji bersyukurlah sebenarnya. Artinya Allah masih ingin menginginkan kita sadar diri. Kalau enggak ketika orang itu tadi misalnya orang kaya tiba-tiba dia jatuh miskin. Ah itu sebenarnya Allah ingin eh itu sayang kepadanya karena eh, seperti kisah yang pernah saya ceritakan apa? seorang mandor yang pengen manggil masih ingat Bapak Ibu sekalian hadirin hadirat yang selalu hadir ingat ya insyaallah mandor yang pengen manggil anak buahnya sementara dia di lantai yang tinggi, suara gak kesampean lalu apa yang dilakukan ayo apa yang dilakukan kalau mesti ingat lempar uang alhamdulillah ada yang ingat, lempar uang 10 ribu 10 ribu apa dilihat oleh anak buahnya eh ada duit, jatuh, kantongin masuk lagi, gak ngelihat ke atas maksud si mandor, tadi ingin lihat dong ke atas siapa yang ngelamparin duit Oh berarti kurang dua puluh ribu, dua ribu dilempar, jatuh lagi, ngelihat lagi, kantongin lagi, kurang lima ribu, kurang seratus ribu, dengar dengar sudah ada dua ribu selembar katanya sekarang ya, ya benar, ah, oh bohong, wah padahal saya udah percaya itu, semoga yang bikin hoax itu diampuni oleh Allah, berapa juta orang yang dia bohongi, jadi hati-hati ya. Yang bikin hoak hoak, juga yang suka menyebarkan berita itu, nggak sadar kita ada jutaan orang yang percaya. Nah di akhirat nuntut semua itu nanti repot kita. Tiba tiba datang banyak orang kepada kita, Pak Pak ada apa Pak? Saya nggak ada, kita nggak kenal nggak. ada urusan dia ya, dulu, anda waktu zaman Facebook dulu menyebarkan berita hoak. Iya, nah, kita dituntut banyak orang nanti, makanya hati hati ya. Kadang kadang sesuatu yang kita anggap remeh, tahun tahun nanti malah di akhirat jadi ganj ganjalan, gara gara itu. Eh, makanya mending. Jadi, sabda Rasulullah, "Yuk minumilah hilya milakhir faliyakul khairan awliya semut" itu berlaku juga untuk media sosial itu. Berkata baik atau mendingan diam, nggak usah nggak usah ikut-ikut nge-share -ikut segala macam. Kalau belum jelas, tadi saya percaya sebenarnya ada wakil. Boleh mau nyari saya tadi itu. Nah, akhirnya si pekerja ini apa yang dia bilang? Apa yang dia Simandor ini kesel? Akhirnya apa? semen yang dia tumpahkan ke kepala si pekerja itu barulah dia melihat ke atas nah seakan-akan itu e, cuma sekedar ilustrasi begitulah Allah kadang kita diberi nikmat sel selalu kita ambil nikmat Allah tak pernah kita e, sadari tak pernah kita syukuri bahwa yang memberi nikmat itu siapa sih Allah coba lihat bisnisnya berhasil ya gaji naik atau e, apalah kesehatan yang selalu ada Orang-orang pada sakit semua, tapi kita masih saja sehat-sehat, walaupun ya. rezeki tak pernah kurang, misalnya, ya. jodoh dapat, misalnya, atau pekerjaan dapat, bisnis lancar. Siapa sih yang ngasih itu semua? Kadang orang lupa bahwa itu adalah Allah. Nah, ketika dia dikasih sakit, baru dia melihat ke atas ya Allah. Kenapa begini ya Allah? Ya, kenapa begini waktu-waktu sehatnya kenapa emang? Cuma sekedar dicok, istilahnya, Allah cuma sekedar nyolek doang sebenarnya banyak seberapa. Tapi itulah lemahnya kita. <tuh> itu, kalau firman Allah dalam surah uh, Az-Zumar wa uh, idza <tuh> massal insanu durun daa rabbahu Orang manusia itu kalau ditimpa bahaya berdoa kepada Allah, ya kembali kepada Allah. Wa idza khawalahu nikmatan min min rabbih nasia makananya da'u ilaih lupa dengan apa kalau sudah diganti dengan nikmat dia lupa apa yang tadi dia doakan ah itulah sifat manusia jadi uh, tapi ujungnya enggak, enggak enak banget ayat itu dan mengerikan sekali apa kata Allah qul tamatta bi kufrika qalila innaka min ashhabin nar katakan engkau Muhammad uh, bersenang-senanglah dengan kekafiranmu sebentar saja karena sesungguhnya engkau adalah penghuni neraka jangan sampai kemudian kita masuk Orang-orang seperti itu kala susah berdoa kepada Allah, begitu sudah diganti dengan nimat Allah malah ingkar bahkan menjadi kafir. Wallahualam. Nah jadi tidak e, ketika orang yang senantiasa gemar bermaksiat ya e, dia merah, tidak mungkin bisa tidak mungkin bisa untuk menipu Allah dengan berprinsip nanti kalau sudah hampir mati saya mengucapkan la ilaha illallah karena janji Allah ini pasti siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dia pasti masuk surga pasti Ya kalau sempat dia ucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya maka dia masih masuk surga masuk surga dalam bahasanya di sini adalah masuk surga beneran jadi gini orang itu ada empat empat orang di akhirat nanti yaitu orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab itulah Para Nabi dan para Wali Allah, sebagaimana dalam hadis Oka Syahbin Misson, ya tujuh ribu orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisap, nggak dihisap lagi udah masuk surga sana, gitu. Yang kedua adalah orang yang masuk surga tapi dengan hisap tanpa azab, masuk surga dengan hisap dihisap dihitung amalnya Faman Kafat Faman Sakulat Mawazinuhu Fawwafi Anisahillahilladiah. Siapa yang berat timbangan kebaikannya dia berada di uh, kehidupan yang diteraik ditimbang dulu, dihisap dulu, baru dia masuk surga, tapi gak, singgah ke neraka lalu ada juga orang yang singgah dulu ke neraka, jadi dia masuk surga, tapi bil-azab setelah sebelumnya azab ya, sebagaimana yang kita pelajari kemarin, pada kasus orang yang beriman, dalam hadis uh, Abu Sahid Al-Khudri yang mungkin masih kita ingat, Allah memasukkan ke surga, wa yudhu khiru man yasya'u birohmati wa yudhu khiru ahlan nar-nara, summa yakul unzuru mankana fi qalbihi miskala habbatin min kardalin min iman Kata Allah lihat siapa yang masih punya iman dalam hatinya meski sebesar biji sawi keluarkan fakriju. Oyokrajuunaminha humaman kadim tahshu keluarlah mereka dalam keadaan hangus terbakar. Itu siapa tadi? Orang-orang yang mati dalam keadaan Islam lalu berbuat dosa yang banyak akhirnya apa? Dihukum dulu oleh Allah. Tapi ketika masa hukumannya telah habis dosa itu dihitung oleh Allah bagi orang yang beriman jadi ya, dia dikeluarkan dari neraka. Makanya akidah Ahlussunnah Wal Jamaah, orang yang mati dalam keadaan muslim, dalam keadaan beriman meski hanya sebesar biji sawi, imannya dalam hati eh, tapi dia melakukan dosa besar misalnya, maka dia tidak akan kekal di neraka. Akan dikeluarkan oleh Allah. Lalu yang terakhir adalah yang paling nahas adalah orang yang kekal di neraka, tidak selama-lamanya tidak merasakan surga. Itulah orang-orang kafir. itulah Empat golongan yang akan ada di akhirat nanti Paling tidak Paling tidak Minimal kita masuk golongan mana? Golongan kedua Kalaupun tidak mampu menjadi golongan pertama Paling tidak golongan kedua Yaitu yang masuk surga Tanpa azab Biarpun tetap dihisap Syukur-syukur bisa menjadi golongan orang Yang masuk surga tanpa azab Tanpa hisap Langsung disuruh masuk surga ya kita berharap oleh Allah, nanti kita berusaha berusaha terus, mumpung kita masih hidup nah, kalau kita usahanya maksimal ketika hidup, nanti waktu matinya juga akan gampang mengucapkan, la ilaha illallah lalu bagaimana kalau orang yang betah bermaksiat, dan berprinsip itu tadi nanti saja kalau sudah mati, hampir mati sudah tua, baru mau sholat, kan banyak orang seperti itu berprinsip uh, gak mau sholat yang rajin, tidak mau raj, e, rajin berjamaah nanti saja kalau sudah tua jadi orang alim, nanti saja kalau sudah tua, prinsip sebagian anak-anak muda e, itu prinsip itu dia tidak ungkapkan, dan dia juga tidak sadar, tapi itu ada dalam hati mumpung masih muda ya, ngapain ya, bersenang-senang dulu lah kalau bapak-bapak rajin ke masjid wajar, dia sudah tidak sanggup joget-joget, mungkin mungkin, tapi Ya alhamdulillah kalau ada bapak-bapak masih diberi umur akhirnya dia ke masjid itu adalah bonus dari Allah taala daripada menjadi jadi tua-tua keladi makin tua makin menjadi ya keladi kan begitu keladi itu apa tahu keladi apa keladi itu talas talas kenapa bahasa melayu kenapa keladi itu atau talas itu karena makin tua makin gatal dia makin gatal. Waktu muda gak terlalu gatal. Makin tua, makin gatal. Dia di mulut, Itu makanya ada pepatah tua-tua keladi. Makin tua, makin jadi. Makin jadi gatalnya. Uh, kalau ada orang yang betah bermaksian, lalu berharap bisa mengucapkan La ilaha illallah di akhir hayat. Maka tidak akan mungkin bisa terjadi. Sebagaimana ada kisah menarik yang diungkapkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab uh, Jami'ul Ulum Al-Hikam menukil dari Abdul Aziz bin Abi Rawat uh, Abdul Aziz bin Abi Rawat salah seorang ulama. Tapi eh uh, kalau enggak salah setapakah dengan Imam Malik? Dan dia siqah. Nah, uh, siqah kalau tidak salah ya. Uh, Aktomi. Aktomi ya dia siqah ya. Abdul Aziz bin Abi Rawad siqah ya kalau enggak salah. Yang dhaif adalah anaknya, Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Abi Rawat uh, apa kata Abdul Aziz bin Abi Rawat? Aku pernah menghadiri seorang yang sakaratul maut dan ditalqini ucapan La ilaha illallah tapi di akhirnya dia malah mengatakan dia ingkar terhadap yang kamu ucapkan kemudian habis mengucapkan tadi dia ingkar terhadap apa yang kamu ucapkan dia langsung mati lalu Abdul Aziz pun mengatakan aku menanyakan keadaannya dan ternyata dia adalah seorang pecandu hamur Maka Abdul Aziz bin Abi Rawat mengingatkan, takutilah dosa karena dialah yang membuatnya seperti itu. Jadi ini orang tadi ya. Pecandu yang namanya pecandu itu artinya dia enggak bisa ninggalin perbuatan maksiat itu. Apakah itu pecandu khamr? Ataukah itu pecandu zina? Ataukah itu pecandu eh, segala hal lain yang yang dia tahu bahwa itu adalah dosa. Ya. Maka itulah yang menghalangi dia untuk mengucapkan la ilaha illallah itu tadi. Mungkin dia alim, mungkin dia tahu, tapi ketika dia mau mengucapkan la ilaha illallah terhalang. Seperti yang di, yang terjadi pada diri siapa? Fir'aun. Ya, ketika Fir'aun tenggelam di lautan, dia sempat mengatakan, "Aman tuan, nahulah ilaha illadzi amanat bihi bani Israel, wa anaminal muslimin." Saya percaya bahawa tidak ada tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh bani Israel dan saya termasuk orang orang yang beriman tapi Allah malah menolak dengan mengatakan al ana ini kalau kita belajar ilmu tajwid dalam surah Yunus ayat 91 ini ya dalam ilmu tajwid ini adalah satu-satunya contoh mad eh, lazim mustaqqal kalimi mustaqqal kalimi ya atau mad lazim kalimi musaqqal eh, bacanya enam uh, harekat di al-an al-ana itu satu-satunya yang ada dalam Al-Quran mungkin dalam kiraat kita ya adanya cuma itu al-ana <tuh> kenapa baru sekarang hai hey fir'aun kamu mengucapkan itu dulunya kamu adalah orang-orang yang berbuat kerusakan. Allah senantiasa menggelari orang-orang yang dosanya ke dosanya ke batas itu sebagai mufsid. Jadi biasanya dalam bahasa Al-Qur'an, ya kalau udah disebut mufsid itu biasanya orang yang dosanya udah enggak ketulungan. Kalau dia masih dosa cuma buat diri dia sendiri biasanya dia disebut fasik, ya zalim. Tapi kalau udah mufsid, apalagi mufsid fil ard, nah itu tuh yang nah Firaun itu masuk kategorio yang mufsidun fil ard. Ibn Jarir At-Tabari menyebutkan dalam tafsirnya tentang ayat ini, riwayat dari Ibnu Abbas salah seorang perawi dari Ibnu Abbas memarfuknya kepada Nabi SAW bahawa Jibril menginjak mulut Fir'aun dan menyumpalnya dengan tanah ketika dia mulai mengucapkan kalimat Tauhid karena khawatir dia sempat mengucapkan La ilaha illallah sehingga dia diampuni oleh Allah jadi ketika Fir'aun baru mau mengucapkan La ilaha illallah disumpal oleh Jibril mulutnya dengan Tanah, biar dia tidak bisa mengucapkan kalimat itu Sehingga dia mati dalam keadaan kafir Riwayat ini menunjukkan bahwa Allah tidak menghendaki Fir'aun masuk surga ya Sehingga dia mengutus Jibril untuk mencegah Fir'aun Mengucapkan kalimat Tauhid dengan sempurna Kenapa? Karena tadinya dia telah melakukan kerusakan yang luar biasa Nah, orang-orang yang melakukan kerusakan luar biasa ini Dikhawatirkan oleh Allah tidak akan terampuni Dengan cara bagaimana? Allah matikan dia dalam keadaan tidak sempat bertobat Semua orang, hampir semua orang yang beriman Orang-orang Islam ini pak bu, Kalau dia berbuat dosa Lihatlah penjahat-penjahat Atau orang-orang yang ter, uh, terjebak dalam penyakit-penyakit masyarakat Mereka kan sadar mereka dosa ya, Mereka tahu dan mereka juga pengen tobat sebenarnya Cuma apa yang menghalangi mereka? Menunda taubat Lihat para preman, lihat para pelacur, lihat para germo Apa mereka enggak tahu bahwa mereka dosa? tahu ya mereka tahu cuma kadang mungkin ada dalam pikiran mereka suatu saat saya akan tobat suatu saat saya tidak tidak mungkin selamanya saya begini dia pasti pasti orang berpikir begitu ya selama dia masih waras ah cuma syaitan mem mem mem memanjangkan angan-angan mereka dan nanti aja besok aja atau tahun depan aja kumpulin dulu, dulu duit banyak-banyak habis itu pergi haji misalnya ada cerita orang dia bikin rumah bordil lalu kalau kumpul, duitnya udah kumpul banyak dia pergi haji, dia taubat di padang Arafah ya <laughs> justru malah taubat tidak diterima haji tidak diterima, karena haji tidak akan diterima dari kalau berasal dari uang yang haram nah, ini orang-orang itu menunda-nunda taubat sampai akhirnya dia merasa aman dari makar Allah ya. Ya, seperti orang yang tadi saya ceritakan Menantang Allah Karena saking sehatnya dia Gak pernah sakit Karena semua petuah-petuah kesehatan sudah dia lakukan Pemakanannya pun terjaga dengan baik Olahraganya teratur Sampai dia berani lancang menantang malaikat maut Ya bisa jadi dia memang tidak sakit Tapi bisa jadi dia kalah olahraga Ditabrak mobil kan Mati juga Begitulah, nah, Jadi banyak cara orang Untuk mati Jadi matinya pasti Cuma yang harus e, diperhatikan itu adalah Apa yang ada setelah mati Adakah kita mati dalam keadaan husnul khatimah Ataukah mati dalam keadaan Su'ul khatimah Maka Kita dalam tiap sholat kita Habis sholat itu berdoalah kepada Allah Bawa doa pakai bahasa kita saja Pakai bahasa Indonesia saja Minta kepada Allah ya Allah matikan saya dalam keadaan Huznul Khatimah Sekarang ini mungkin kita beriman Sekarang ini mungkin kita rajin sholat Sekarang ini kita dekat dengan orang-orang sholat Tapi kan kita gak tahu apa yang terjadi besok lusa ya. Apapun yang terjadi besok lusa Kita harapkan kepada Allah Jangan sampai ya Allah Kita ini menjadi orang-orang yang Su'ul Khatimah ya. Seperti orang-orang yang Sudah hampir sebagaimana hadis Ibnu Mas'ud <tuh> di mana Rasulullah mengatakan Wallazhi Wallah dzinamus Muhammadir biari. Wallah dzilah ilahak Inna ahadakum. Laya amalubiyamali ahli al jannah. Hatta mayakunu bayinahu abayinahail lah ziran. Bayasbiaku alaihi kitab. Baya amalubiyamali ahli nar. Baya dakuhah. Beramal dengan amalan ahli sorga. Ada orang yang beramal dengan amalan ahli sorga sampai tidak ada jarak antara dia dengan sorga kecuali sehasta. Eh, karena sudah ditakdirkan sebagai penghuni neraka, akhirnya dia sempat sempatnya beramal dengan amalan ahli neraka kafir atau murtad atau apapun yang dia lakukan akhirnya masuk juga ke neraka. Eh, jangan sampai seperti itu. Kita berharap kepada Allah. Harapan kita buka harapan kita adalah jangan kita bangga dengan amal kita, tapi kita mohon kepada Allah karena Allah itu Maha Penyayang. Mohon kesayangan Allah, mohon belas kasihan Allah. Ya, karena satu hal dalam ibadah adalah ketika ketika kita menganggap apa yang kita lakukan ini belum ada apa-apanya bahkan mungkin bisa jadi tidak diterima oleh Allah salah terus yakin sholat kita udah benar e, yakin rukun-rukunnya sudah benar jangan-jangan kalau memakai standar Allah gak sah semua sholat kita terus bagaimana sholat kita bisa sah kalau gitu ya hanya karena belas kasihan Allah saja ibarat kalau seorang ano, orang eh, mahasiswa atau pelajar di mana gurunya atau sekolahnya menetapkan standar sekian nilai ya kalau tidak dia tidak akan lulus tapi ada yang diluluskan, kenapa? Karena belas kasihan, sekolah belas kasihan, guru, ya. Nah, artinya kalau secara standar mungkin dia tidak lulus, tapi ada pertimbangan lain. Begitu pula kita harapkan pada Allah. Allah memberikan kasih sayang. Nah, kasih sayang Allah itu yang kita harapkan. Apa? Berapa sih usaha kita untuk beramal? Berapa sih usaha kita untuk mempersembahkan apa yang apa yang diperintahkan oleh Allah? Dan yakinkah kita diterima? Belum tentu. Jangan-jangan habis sholat pakaian kita masih ada najisnya? Sehingga kalau dipakai standar yang benar-benar standar Kita Harusnya tidak sah Lalu tapi kita sudah berusaha Nah makanya kita minta apa Belas kasihannya Allah Karena Allah itu Tuhan yang maha penyayang Kita minta terus belas kasihannya itu tadi Jadi rahmat Allah lah yang membuat kita Terampuni dari dosa Dan masuk ke surga demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini kita telah menyelesaikan bab uh, ano, uh, iman dan tauhid lalu selanjutnya kita akan masuk mudah-mudahan uh, kita berkesempatan di bulan depan kalau umur yang masih ada eh, tapi bulan ramadan ya bulan ramadan kita libur apa bagaimana nanti tunggu informasi berikutnya ya Biasanya, biasanya kalau bulan puasa di mana mana pengajian libur. <laughs> ya seharusnya sih bukan libur ya, harusnya makin diintensifkan. Tapi kan e, mungkin ada hal-hal acara lain, orang mau tarawih segala macam. Nah itu sih biasalah. Ya, ya mudah-mudahan pengajian libur, tapi diganti dengan pengamalan dari pengajian itu gitu. Jadi pengajiannya libur untuk praktek dari yang sebelas bulan yang kemarin dipelajari diperaktekan di bulan itu. Harusnya begitu. Demikian sampai di sini ada pertanyaan silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Ustadz sini disebutkan Itu pula yang akan Allah lakukan Terhadap orang-orang yang tidak pantas Masuk surga lantaran Dosanya sehingga tidak mungkin Seseorang bisa mengucapkan Kalimat tawhid di akhir hayatnya Bila dia tidak pantas untuk itu Nah pertanyaannya bagaimana dengan Ahlul Fatrah Bagaimana dengan Ahlul Fatrah Ketika mereka sekarat Kalimat paragraf mana tadi maaf ini yang riwayat, yang Ibnu Abbas Ibnu Abbas? Yang Ibnu Abbas kan ada kalimat Itu pula yang akan Allah lakukan terhadap orang-orang yang tidak pantas masuk surga lantaran dosanya Sehingga hmm? tidak mungkin seseorang bisa mengucapkan kalimat tauhid di akhir hayatnya Bila dia tidak pantas untuk itu Pertanyaannya okay. bagaimana dengan Ahlul Fatrah? Oh baik, baik Jadi gini Setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat pasti masuk surga. Tetapi apakah setiap orang yang tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat pasti masuk neraka? Enggak. Apakah orang yang tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat maka dia tidak akan masuk surga? Enggak. Gitu. Jadi uh, begitu anunya. Apa uh, premisnya begitu. Setiap yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat akan masuk surga. Tapi Uh, tapi bukan berarti setiap yang tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah maka pasti masuk neraka enggak itu ah begitu pula kalau yang ditanyakan ahlul fatrah bukan cuma ahlul fatrah orang-orang muslim sendiri pun yang tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya enggak bisa kita vonis wah dia masuk neraka gitu enggak bisa ngucapin la ilaha enggak belum tentu ya nah, bisa jadi ada faktor lain yang akan menyebabkan dia masuk surga ya itu cuma sebagai pertanda pertanda saja Uh, ahlul Fatrah, Ahlul Fatrah, sebagaimana ya uh, dalam hadis-hadis Sahih, dia akan, mereka akan diuji oleh Allah di akhirat nanti dengan keadilan Allah dan sebenarnya itu ya urusan Allah sih, urusan Allah dan uh, bukan urusan kita dan Allah maha adil, Allah maha adil dan uh, tidak mungkin Allah menzalimi seorang hamba sehingga Ahlul Fatrah. Ada yang bisa masuk surga apabila lulus ujian dari Allah. Ahlul fatrah itu artinya orang yang tidak aslinya adalah orang yang hidup di masa dua era kenabian dan dia tidak bertemu nabi. atau tidak. Inti, tapi inti yang paling paling tepat itu adalah orang yang belum sampai dakwah kenabian kepadanya. Ya misalnya kalau mungkin sekarang masih ada mungkin saja suku-suku oh, di pedalaman sana yang masih ya katakan masih belum mengenal pakaian pun dia belum mengenal pakaian apalagi ajaran nabi nah itu gimana tuh kira-kira tuh matinya kafir apa enggak enggak bisa kita ponis ya secara zahir kita jelas mereka bukan islam tidak tidak boleh diperlakukan secara muslim tapi hukum akhiratnya eh, kita enggak tahu itulah yang disebut dengan ahlul fatrah kenapa? karena mereka enggak ada rasul sementara Allah telah berfirman dalam surah An-Nisa wa ma kunna mu'adzibina hatta na mu'adza rasulah kami tidak akan mengazab sampai kami mengutus Rasul. Nah orang-orang itu kan gak pernah jangan kata Rasul. Al -apa, bahwa di sekitar mereka ada kota saja mereka gak tahu. Bagaimana itu? Apa mereka dianggap kafir? Ya enggak. Mereka itulah masuk kategori ahlul fatrah. Ya. Bisa saja itu terjadi masih terjadi di era modern ini. Bisa saja ada beberapa kelompok masyarakat yang mungkin saking terpencilnya sampai tidak pernah mendengar alam sekitar apalagi dakwahnya para nabi dan rasul nggak pernah tahu agama dan mereka mati dalam keadaan itu gimana nanti mereka nasib mereka itu terserah Allah nanti Allah dalam akidah alus sunnah wal jamaah mereka akan diuji oleh Allah di akhirat nanti masuk ibarat kata kalau yang lain ini sudah menghadap pengadilan akhirat mereka masuk ruangan khusus dapat ujian dari Allah di situ ditentukan yang lulus ujian masuk surga yang tidak masuk neraka dan Allah maha adil untuk itu semua begitu kira-kira, Pak -kira? Tami. Silakan. Oh ya sudah, sudah. Sebagaimana Bab awal yang kita bahas dulu dan Hadis Abdullah bin Mas'ud dan Hadis Imran bin Husain bisa Bapak baca di halaman uh, halaman berapa itu? Pokoknya tentang masalah iman. Ya, iman dan akidah, iman dan Islam jalan. Di halaman 12 kalau Bapak punya bukunya yaitu hadis Imran bin Husain dan hadis Abdullah bin Mas'ud dan banyak bukan cuma mereka berdua, banyak yang meriwayatkan. Saya cuma mengutip dua dua riwayat ini saja. Bahawa semua telah ditetapkan oleh Allah di surga atau di neraka. Hadis Ibnu Mas'ud yang paling jelas, ya. Yang paling tegas adalah hadis Abdullah bin Mas'ud kalau sadaqul masduq ya apa? Inna Allah yajma'u khalqa ahadikum fi batni ummihi arba'ina yawman summa yakunu alaqatan fi zalika misla dalam uh, riwayat Muslim. Sementara dalam riwayat Bukhari tidak ada fi Jadi uh, dalam perut ibu kita sudah ditentukan, sudah datang malaikat yang meniupkan ruh. Itu kemudian mencatat rezekinya, ajalnya dan syakiyun au sa'id apakah dia orang yang sengsara masuk neraka ataukah masuk surga? Semua telah ditetapkan oleh Allah, tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah dan tidak ada takdir Allah yang berubah. Gitu. Jadi sudah ditetapkan semuanya. Kata Imran bin Husain kalau begitu buat apa lagi beramal ya Rasul? Kata Rasulullah, ayo mal kulun lima kuli beramal saja. Nanti semuanya akan dimudahkan oleh Allah sesuai dengan takdir penciptaannya. Kalau dia penghuni neraka lihat aja nanti kehidupannya akan mengarah ke sana kalau dia penghuni surga, Allah juga akan mengarahkannya pada e, jalan ke surga maka dari itu, kita, sifat kita kepada Allah ini apa? minta kepada Allah supaya kita ini masuk kategori orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah sebagai penghuni surga urusan takdir sebenarnya bukan urusan kita dan tidak akan pernah sampai ke ujung bila kita membahas takdir menyita waktu dan tidak akan pernah sampai pada kesimpulan apapun, tidak satupun orang yang bisa menjelaskan Takdir itu dengan sangat memuaskan. Ada saja titik celah kritiknya. Ya. Maka e, orang beriman dia tidak mau membahas takdir Allah karena e, dalam arti kenapa kok begini? Kenapa itu urusan Allah bukan urusan kita? Urusan kita adalah beramal dan mencari e, apa surganya Allah itu. Itulah fitrah yang Allah ciptakan kepada kita e, setiap umat manusia di, diciptakan fitrahnya mengarah pada kesana. Begitu, Pak. Baik. Silahkan. Tadi disebutkan yang masuk surga tanpa hisap dan hazab tujuh puluh ribu. Iya. Dan dalam itu kan. Dalam hadis uh, kashab bin mitsan itu. Lalu bagaimana dengan para nabi? Tahu saya nabi itu kurang lebih. Seratus dua puluh ribu. selain nabi dan, nabi dan rasul. Karena kan dalam hadis itu dari umatku. Umat. Uh, dari dari umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kalau tidak salah. Kalau tidak salah ada kalimat itu. Uh, begini. Tapi kan begitu juga dalam hadis itu. Bukan berarti yang masuk surga tanpa hisab itu cuma 70 ribu itu aja, enggak. Karena dalam hadis itu cuma diterangkan, akan ada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab. Apakah jumlahnya hanya 70 ribu? Totalnya, enggak. Bisa jadi yang maksud Rasulullah itu cuma 70 ribu orang ini saja. Dan tidak membatasi jumlahnya hanya 70 ribu. Baik di kalangan umat ini maupun umat-umat yang lain. Sehingga bisa jadi ada jumlah-jumlah lain yang Uh, tidak menutup kemungkinan jumlahnya dari umat ini bisa jadi lebih dari tujuh puluh ribu itu. Ibarat orang uh, misalnya begini, uh, ada 10 orang jamaah imanuddin yang kaya raya, baik atau yang punya mobil. Tapi apakah berarti kalimat itu menunjukkan cuma 10 di antara seluruh jamaah? Enggak kan? Nah begitu kira-kira. Mudah-mudahan masih nambah kuotanya sehingga kita masuk dalam orang-orang uh, yang masuk surga tanpa hisab. Apakah suatu riwayat yang menunjukkan bahawa Rasulullah SAW sebelum sahaja Rasul mengucapkan kalimat tahun lahir? Tidak, beliau mengucapkan ilah Rofiyakil Aalah. Uh, setahu saya Allah malam. Kalau ada, tolong dikoreksi. Rasulullah tidak mengucapkan la ilahilah Allah di akhir hayat, tapi mengucapkan ilah Rofiyakil Aalah. Karena apa? Dalam hadis kan disebut bahawa setiap nabi yang akan dicabut nyawadi nyawanya akan disuruh memilih oleh Allah, apakah tetap di dunia ataukah? segera menghadap Allah. Maka Rasulullah memilih untuk segera menghadap Allah dan sehingga akhir hayatnya adalah eh, akhir ucapannya adalah ila rafiqil a'la. Itu juga menjadi satu dalil bahwa <coughs> bukan berarti setiap orang yang mengucapkan lailaha eh, tidak mengucapkan lailahaillallah jadi tidak masuk surga. Rasulullah sendiri tidak mengucap itu dan enggak ada pengaruhnya. Enggak ada pengaruhnya dan enggak <coughs> sama sekali tidak mengurangi eh, derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan bisa jadi saking tingginya derajatnya tidak diperlukan lagi mengucapkan lailahaillallah itu karena dialah yang mengajarkan la lailahaillallah itu. Wallahu alam bishawab. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Ya, salah dan janggalnya saya mohon maaf karena uh, insyaallah saya ada satu urusan yang harus saya selesaikan uh, segera. <tuh> yang jelas kita telah menyelesaikan bab iman dan tauhid. Alhamdulillah kajian kita dari kitab ini eh, telah sampai pada akhir bab iman dan tauhid. dan semoga nanti insyaallah bisa kita lanjutkan sampai eh, akhir kitab bahkan di akhir jilid berikutnya salah dan janggalnya saya mohon maaf Wabillahi billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh